Hadir mitra Gusma kaum muslimin muslimat mana pun Anda berada. Sore hari ini senang sekali saya Bayu Samudra bisa kembali hadir menyapa Anda dalam satu program tausiah Islamiyah. Dan uh, di mana juga telah hadir narasumber kita uh, beliau Bapak KH Haji Nur Sodik dari sida negara. Dan mitra semua juga nanti kami beri uh, beri kesempatan untuk bisa berdialog interaktif langsung di 081 126 12626 -126, atau juga melalui SMS 085 227 1172121 ya ya dan Mitra Kusuma kita langsung sapa beliau Ya, assalamualaikum, uh, Pak Kyai. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabarnya sore hari ini, Pak Kyai? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan kemudian juga Mitra Kusuma <coughs> telah hadir juga ada beliau, Bapak Kyai Nawawi. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Kyai Nawawi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ia ya, bagaimana juga kabarnya sore hari ini, Pak Kyai? Alhamdulillah masih sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Ia ya, dan Pak Kyai. Uh, mungkin apa yang akan disampaikan untuk kesempatan uh, sore hari ini silakan Mbak Kay diuraikan untuk apa yang akan disampaikan oleh Pak Guy untuk pendengar Mitra Kusuma kaum muslimin muslimat uh, yang masih mematu daya pancar kami silakan Pak Guy ya. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ladzi fataros samawati wal ardh waja'aladz-zulmata nur summal kafaru bi rabbihim yadilun Nakhmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiyati amalina man yahdi illahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa nashadu an la ilaha illallah wa aduh wa la sharika lah Wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Innal hudhahudallah wa khairal hudhahudah muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umur muhtisatwa waqullu muhtisatin bita'atun waqullu bita'atin dolalah waqullu dolalah finar Amma ba'du kepada yang terahmat peralim ulama aladinahum ladhinahum wa anbiya Yang saya hormati Romokye Nawawi juga Mas Bayu Yang saya hormati pula poro pendengarku semua FM di mana saja anda berada Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh ilmiah ini. <tuh> Pertemuan pada Kamis kemarin kita telah membahas tentang syafaat. Karena syafaat itu belum selesai jadi saya mau lanjutkan lagi. Yang namanya syafaat Atau pertolongan itu bisa langsung dari Allah Atau langsung dari Rasulullah s.a.w Atau bisa langsung dari para ulama atau para awliya Atau para malaikat Atau para beberapa nabi Bahkan seseorang yang ahli surga itu juga bisanya fa'ati walaupun itu bukan ulama dan bukan aulia bukan malaikat atau bukan ambia karena kita itu melihat hadis qola Anas qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rojulan min ahli jannati Yashrofu yaumal qiyamati ngala ahli nar wayunadihi rojulun min ahli nar wa ya fulan hal ta'rifuni fa yaqulu la min anta fayaqulu ana allazi marutubi fid dunya wastasqaitani syurbata ma'in wasaqaituka qala qad ta'araftu qala fasyfa li biha 'inda rabbika fayasallahu ta'ala dzakaruhu wa yashfa'u Allah fihi fayuqmarubi wa nar jadi seseorang laki-laki dari ahli jannah itu memuliakan pada waktu hari kiamat terhadap seseorang laki-laki ahli nar kemudian laki-laki ahli nar itu berkata ya fulan apakah engkau mengetahui aku kemudian rojul ahli jana itu mengatakan bahwa lawallahi demi Allah saya itu tidak mengetahui kamu, siapa kamu saya itu adalah seseorang yang pada waktu itu minta minuman kepadamu Kemudian saya itu minum air dari kamu Maka pada waktu ini saya itu Masuk ke dalam neraka Kamu mintalah ampun kepada Allah Mintalah syafangat terhadap Allah Bahwa saya itu sekarang di dalam neraka Kemudian keluarkanlah Kemudian rojul min ahlil jannah itu berkata kepada Rasulullah kemudian berkata kepada Allah kemudian Allah mengabulkan syafangatnya orang tersebut yaitu mengeluarkan orang-orang atau mengeluarkan rojul min ahlinar jadi bisa saja seseorang yang ahli janah itu mengeluarkan seseorang yang ahlinar yang syafangat yang Paling agung itu Safangat Yang dari Allah Jadi Seseorang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Kemudian menetapkan di dalam hatinya Seorang utusan Kalau di zaman sekarang berarti Mengatakan bahwa La ilaha illallah muhammadur rasulullah Tapi kalau di dalam hatinya Itu tidak menetapkan seorang utusan Ya berarti itu sama saja deh itu bukan tidak diberi syafangat itu kemungkinan karena di sini itu diterangkan bahwa bisa Allah itu menyafangati tapi tatkala seseorang tersebut itu mengatakan la ilai lahloh kemudian di dalam hati itu menetapkan seorang utusan Waholam ya amal kheron kotu, walaupun seorang tersebut itu tidak beramal soleh sama sekali, dia itu benar-benar tidak memasukkan seseorang tersebut ke dalam neraka, balik langsung diberi syafaat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Terus syafaat juga yang agung adalah syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu memasukkan golongan ke dalam sorga biwiri kisab bin jadi tanpa kisab balik aku mau mengkuburihim Likusurihim balik dia itu dipangitkan dari kubur langsung utuhul wilcanah ini syafangat yang dikhususkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi memasukkan jama'ah biwiri kisab itu dikhususkan oleh rasulullah tidak bisa oleh para ulama Oleh awliya itu tidak bisa Balik yang mengkhususkan Udhul fil jannah Bi huir uqisab itu Cuman Allah dan Rasulullah S.A.W Kemudian syafangat Rasulullah S.A.W adalah Memasukkan Golongan ke dalam jannah Padahal golongan Tersebut sudah dihukumi Bahwa golongan Tersebut min ahlinar seperti tatkala golongan tersebut ditimbang atau Antara amal baik dan buruknya itu banyak buruknya Jadi kemungkinan itu Ya tidak kemungkinan Allah itu sudah menjatuhkan bahwa Orang tersebut adalah min ahlinar Tapi Rasulullah Alaihi Wasallam bisa memberi syafangat terhadap seseorang tersebut Kemudian langsung udhul fil cannah sama sekali tidak dimasukkan ke dalam neraka. Terus sa'afanat rasulullah lagi fi jam'atin dahulunar fayahruju naminha seseorang tatkala masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tapi ini yang ini bukan dikhususkan oleh rasulullah balik bisa para ulama Para ulia, para malaikat, para ambiya Jadi apabila seseorang sudah masuk ke neraka Itu nanti bisa diberi syafaat oleh eh, Nabi atau oleh ulama Atau oleh ulia atau oleh malaikat Makanya kita itu eh, Kepada ulama itu harusnya sangat-sangat menghormati Sohan kepada ulama terus mengaji kepada ulama mendoakan kepada ulama ya dengan harapan nanti di yaumul kiamah itu bisa diberi syafaat. terus kepada awliya kita itu juga mendoakan ya suruh-suruh ya juga syukur-syukur eh, itu ziarah kubur walaupun cuman satu kali dalam seumur hidup tapi ziarah kubur dengan catatan mendoakan atau li anahu li tutakirul akhiroh awalututakirul maut ingat mati atau ingat akhirat. Adapun kalau minta-minta terhadap seseorang yang mati itu min aksaril ulama gue haram buat na'ansal walaupun sebagian kecil itu entansing memperbolehkan itu cuman sebagian kecil. Terus para malaikat itu juga bisa Kita itu diberi syafaat oleh Para malaikat Makanya Kalau kita itu eh, Tawasul Jamingil ambiya Iwal mursalin wa ilal malaikatil Ilmukrobin wal khulafai rasyidin Itu termasuk kan Mendoakan para malaikat atau Para ambiya Dengan itu kita itu Benar-benar mudah nanti diberi syafangat oleh baik oleh ambiya atau oleh malaikat atau oleh aulia atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafangat lagi yaitu syafangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengangkat beberapa derajatnya manusia di dalam jannah. Jadi nanti derajatnya manusia itu di dalam jannah akan diangkat ya kemungkinan di dalam dunia mungkin jadi bakul nopo cilok atau bakul rongsok atau bakul nopo ketone sangat hina tapi bisa karena dia itu uh, min ahlil ngibadah jadi nanti diangkat bersama orang-orang sidikin di dalam jannah insyaallah. kemudian syafangat lagi Rasulullah SAW adalah Fitah fitiladap an baktil kafirin, yaitu meringankan atau meringankan siksa dari sebagian orang-orang kafir, seperti pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abi tulip, yaitu Allah menghidupkan pamannya Rasulullah SAW tidak dalam keadaan Iman dan Islam Masya Allah Padahal kalau kita itu <coughs> Melihat Al-Qur'an Walakut bangasna fikuli ummatin rasulan Anikbudullah wajtani buddawud Faminhum manhadallah Faminhum manhaqqut alaihidolalah Fasiru fil ardi fanduru kaya Kana kibadul mukadzibin dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut. Thagut itu kalau ditafsir itu setan. Maka di antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Itu surat An-Nahl 36. Memang yang namanya petunjuk itu memang benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pamannya Rasulullah saja itu Rasulullah bisa tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya kenyataannya pada waktu pamannya itu sakit keras, tidak bisa bangun dari tidurnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ucapkanlah la ilaha illallah, ya Aamiin. Tapi pada waktu itu Abu Jahal itu di sampingnya, kemudian Abu Jahal itu mengatakan bahwa jangan tinggalkan agama leluhur kita. Dan pamannya Rasulullah berarti mati dalam keadaan musyrik. Dan pada waktu itu Rasul itu sangat sedih sekali. Karena yang namanya di Al-Qur'an kan wa may yabtaghi wiral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil khosirin barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itulah pamannya saja itu tidak bisa masuk Islam, tapi di sini bisa ditakfivul adab, fitakfivul adab. Jadi siksanya itu diringankan karena dia itu ngopeni terhadap Rasulullah SAW tapi dia itu mati dalam keadaan tidak beriman terus kemudian syafangatnya Rasulullah SAW adalah fi jamangatin min sulha'i ummatihi li anhum tajawzi'anhum ngalataksirihim fito'at jadi syafangatnya Rasulullah adalah memberi atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang dalam masalah ibadah itu pepeko, pepeko ke wani wanit kadang sholat subuh, kadang tidak, kadang sholatnya cuman. Nisa atau Maghrib, jadi dalam satu hari itu sholat cuman dua kali atau tiga kali, disuruh zakat dia itu tidak mengeluarkan zakat, lah ini juga nanti bisa diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, yaitu diberi pengampunan oleh Allah. Terus kemudian syafaat lagi yaitu fi at walil musyrikin Allah a'dibu jadi syafangat Rasulullah SAW adalah Tidak disiksanya beberapa anak kecilnya orang-orang musyrik Tadkalah anak kecil seorang yang musyrik itu nanti tidak disiksa Bahkan pada waktu Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak kecil <tuh> apakah nanti di sorga atau di neraka ya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab wallahu aalam. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui. Karena yang namanya waladul musyikin itu <coughs> yang menjadikan yahudi atau nasrani itu adalah orang tuanya. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui nanti kemungkinan besar dimasukkan ke dalam sorga juga kemungkinan dimasukkan ke dalam neraka Terus syafangatnya lagi Rasulullah SAW adalah Fiman Mata Bil Madinah Seseorang yang mati Di dalam Madinah Syafangatnya berarti Ia tidak Diambahnya atau dajal, Tidak masuk di dalam Madinah Atau Mekah itu syafangat-syafangat eh, baik dari syafangat Allah atau syafangat Rasulullah Atau syafangat eh, para ambiya atau para syuhada Kemudian kita juga percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Tentang adanya surga jadi diterangkan di dalam Al-Qur'an wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar kulamaruzikuminha min samarati rizqin qulu hadzal ladzi razaqna min bihi mutasyabihan walahum fiyha azwajun mutahharatun wa khalidun Jadi yang namanya surga kalau ayat ini itu artinya Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman Dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai Di dalamnya setiap mereka diberi riski buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu jadi pada waktu dunia dia itu diberikan rizki terus mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya itu surat Al-Baqarah ayat 25 kalau memang yang namanya surga itu ikhtalaf maksudnya perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa surga itu ada tujuh yaitu virtus terus rohman jannatul adnin, jannatul kholid jannatul naim, jannatul waqwa terus salam tapi sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa surga itu ada empat. Kehebatan-kehebatan pada waktu di dalam surga yaitu sangat-sangat luar biasa sekali. Sepertinya bida dari Ande kata diturunkan di dalam bumi dia itu menyinari di dalam bumi di langit dan di bumi dia itu akan menyinari dan bau wanginya juga ke seluruh bumi dan ke seluruh langit itu kehebatan daripada hurulangin yaitu dari apakah ada nanti yang namanya perempuan adalah nanti berdemu dengan seorang bidadara jadi bidadara itu ia tidak ada jadi yang namanya bidadarinya perempuan yaitu laki-lakinya seseorang yang ada di dalam uh, bumi <tuh> terus wal-ru'yatu lillahi fil jannah wal khulud kita juga percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah s.a.w. yaitu kekal di dalam surga dan kekal pula di dalam neraka bagi seseorang yang mati dalam keadaan Islam berarti dia itu akan kekal di dalam surga walaupun pertama dia itu kufur begitu juga seseorang kekal di dalam neraka Liman matang alal kufri. Seseorang yang mati dalam keadaan kufur, walaupun umurnya dia itu panjang beramal soleh, tapi kemudian mati dalam keadaan kufur. Jadi apabila ada seseorang yang beragama Kristen umur 40 tahun, kemudian dalam waktu 40 tahun kemudian dia itu mati, eh dalam keadaan 40 tahun dia itu masuk Islam kemudian satu minggu dia itu mati berarti 40 tahun satu minggu itu nanti yang dihisap itu cuman satu minggu itu sangat luar biasa yang betul tahun itu dihapus semua tapi begitu pula seseorang yang beramal soleh Hai 40 tahun kemudian kufur dalam jangka waktu satu minggu atau bahkan cuma satu hari kemudian mati dalam keadaan kufur atau musyrik daya itu sudah jelas di dalam neraka karma yang namanya Rasulullah Allah mengatakan waman yakfur billah fakut khabitu amalu barang siapa yang kufur dengan Allah maka segala amalnya itu akan lebur monggo mas bayu, mubadai iklan Ya, dan Mitra Kusuma telah terus masih menyimak program tausiah Islamia sesi yang pertama dan uh, setelah beberapa beberapa jeda iklan berikut ini kita akan memasuki tausiah Islamia sesi yang kedua untuk bisa menanggapi barangkali SMS yang sudah masuk atau juga online yang mau interaktif di sini ya kita akan tanggapi dan insyaallah juga uh, apabila mungkin Anda mempunyai pertanyaan di luar tema untuk sore hari ini insyaallah kalau bisa dijawab insyaallah nanti bisa dibahas ya. Dan mitra Kusuma praktikan Anda selalu bergabung bersama kami Tausiah Islamiyah Radio Kusuma FM bersama beliau Bapak Giai Nur Sodik dari Cidanegara. Kene kene, lek butuh waras tenan. Tapi ke aku lek di suntik, wah suntik suntian. Wah, masih pelutuah kapsul, gue. Aku jukang elan gulu. Tuduh du pel, tuduh du kapsul, iki mung ditetes kek. Tetes? Jo bes, dang tetes no tak kelametan ni. Bok kelametik kena, ditetes ne banyungombi kena. Sing penting kid dang dilebok ne awak. Jo bes, kene pendang waras, timbang di infus. Kangiki, kuek kau jilankan buktiake, tetesan berkhasiat kanti mayutoh manfaat bioaktiva, racian asli suku dayak ngaju Kalimantan, kangi panandang diabetes, darah tinggi, jantung, lever, kanker prostat lan liyal tanpa excess lan efek samping, bioaktiva, formula alami, luber nutrisi, kangi merasake lan mulaiake kasan tusan Dapatkan bioaktiva yang asli harga promosi tujuh puluh dan tanggal 1 Mei, harga normal Rp90.000, hanya di Radio Kusuma FM Jalan Penatusan nomor 219, Kedua Berja, Cilacap Atau juga bisa dapatkan di LPK Yoga Komputer Jalan Sabung Gali, Patimuan, 250 meter, Timur Jembatan, Pelimpahan Dan Bioaktifa juga bisa didapat di toko sepatu Garcel Pak Wagiran Samping Puskesmas Pertigaan, Vringin Harjo, Gandrumangu Bioaktifa, Aktivator Sel Tubuh Anda inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktifa. Saya Pak Ishat dari Gunung Gununggal. Saya menggunakan bioaktifa untuk rambut karena rambut saya itu sering serontok sampai hampir habis itu. Setelah saya menggunakan bioaktifa ini sangat bagus sekali karena tingkat kerontokannya sudah sangat berkurang dan sekarang hampir yang rontok. Bisa Anda lihat di sini. Kalau saya tarik-tarik begini nggak ada yang rontok. Padahal yang kemarin-kemarin sebelum saya menggunakan bioaktifa itu saya tarik begini saja pakai sisir. Itu langsung rontok. Tapi nyatanya sekarang nggak. Oke. Okay, berapa lama menggunakan bioaktifa Pak? Ya, seminggu lebih hampir setengah bulan. Jadi saya tegaskan di telapak tangan, kemudian saya beri sedikit air, kemudian saya usapkan di ini di rambut sampai merata. Kalau kurang saya tambah Rambut saya agak lumayan sekarang, biar nggak botak terlalu botak. Berapa kali sehari pemakaiannya pak? Dua kali, pagi sekali, sore sekali. Dapatkan bioaktiva yang asli, harga promosi tujuh puluh dan tanggal satu Mei harga normal sembilan puluh Hanya di Radio Kusuma FM, Jalan Penatusan nomor dua ratus sembilan belas, Atau juga bisa dapatkan di LPK Yoga Komputer, Jalan Sabungali, Patimuan, 250 meter timur Jembatan Pelimpahan. Dan bioaktiva juga bisa didapat di toko sepatu Garcel Pak Wagiran, samping Puskesmas Pertigaan Fringin Harjo Gandrung Mangun. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. 95,9 lima, Radio Berita dan Hiburan, Hiburan, Hiburan, Hiburan. Ya, Mitra Gusuma, kaum muslimin Muslimat di mana pun anda berada dan terus masih menyimak program Tau Zia Islamia. Radio Gusuma FM bersama narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji, uh, Nur Sadik dari Cida Negara. Ya, uh, sebelum kita tanggapi SMS yang sudah pada masuk, uh, barangkali SMS yang minggu kemarin masih ada yang belum dijawab. Silakan Pak Kiai, uh, sebentar-bentar maaf, uh, ada kesalahan. Ya, Silakan. Ya terima kasih Kemarin ada pertanyaan Apakah Imam Mahdi itu ada Seperti makhluk atau apa Jawabannya adalah Qala Rasulullah Al Mahdi Minna Yang namanya Imam Mahdi itu Termasuk golongan daripada Min Ahlil bait Maksud daripada Min Ahilbet adalah Imam Mahdi itu memang benar-benar nanti itu akan Turun Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Dia itu keluar dari uh, laut Dan dia itu uh, Termasuk Min Waladi Fatimah Jadi Tedak turun daripada Fatimah Ada sebagian ulama lagi Mengatakan bahwa Dari Rasulullah itu cuman turunnya itu 10 padahal kalau Habib-habib zaman sekarang kan turun sampai Rasulullah itu sudah 40 ya ini sangat kehebatannya Allah ya kayak gini dia itu keluar dari laut dia itu termasuk cucu daripada Rasulullah atau ya keturunan daripada Rasulullah yaitu min balati Fatimah <tuh> Keluar pada waktu Yang namanya Islam itu Sedang goncang ya. Imamnya itu Tidak adil Ada fitnah-fitnah yang besar Tapi sejak uh, adanya Imam Mahdi Keluar Dia itu menjadi imam yang Sangat adil sekali Terus kemudian Islam menjadi baik Terus Ada sebagian ulama mengatakan Bahwa bersamaan itu salat beberapa hari itu turun Nabi Isa. sholat bareng bersama Nabi Isa. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi. Jadi di sini ada hadis yang mengatakan sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Nahnu sabangatu walating Abdul Muthalib, sadati ahil jannah. anak wa Hamzah wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wal Mahdi." Jadi Rasulullah mengatakan bahwa saya itu dari uh, tujuh keturunan dari barang Abdul Muthalib yaitu termasuk min Ahil jannah yaitu saya Hamzah, Ali, uh, Ja'far, Hasan, Husain terus Mahdi. Hmm. Jadi Mahdi ya memang benar-benar uh, ada besok menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Waktu zamannya dan dia itu Hidup Rasulullah mengatakan Bahwa mungkin Tujuh tahun Mungkin delapan tahun Terakhir itu sembilan tahun Terus kemudian dia itu meninggal Dunia ya, Cuman Mahdi. itu <tuh> Jadi uh, juga untuk keterangan Imam Mahdi sendiri itu tidak ada istilahnya Terlahir dari seseorang Cuma di situ disebutkan dari keturunan Nabi uh, Rasul seperti itu aja ya? Iya kayak gitu mm -hmm. Jadi ya, tat, katat kalau dia muncul dari Laut dia itu uh, udah, uh, udah besar, udah besar udah dewasa, Sebagian itu. ulama itu ada yang Mengatakan bahwa dia itu Keluar itu berumur 22 tahun nah, 22 Jadi 22 tahun, ya. tahun Rasulullah terus mengatakan bahwa dan di dalam uh, Dia itu menjadi khalifah kemungkinan tujuh kemungkinan delapan paling akhir itu sembilan tahun. tahun seperti itu ya iya kayak gitu setelah itu setelah di dalam kitab al hawi setelah itu uh, meninggal meninggal uh, uh, uh, seperti itu ya jadi untuk uh, keterangan jadi 22 puluh dua tahun yang kesananya uh, belum ada uh, keterangan yang betul betul bisa atau dari kitab kitab apa enggak ada ya atau gimana ya Cuman kayak gitu nah, ya. Memang hadisnya itu Sangat banyak sekali Karena diriwayatkan dari ini Dari ini dari nah. ini Jadi kadang-kadang yang perbedaan pendapat. Nah. Nah. Jadi intinya dari tadi Pertanyaannya uh, Imam Mahdi adalah uh, Manusia Ya nah. tetap manusia yang nah. dilahirkan dari Min Ahlil Pet Jadi keturunan nah. Rasulullah S.A.W Wadahal nah. uh, Keluarnya itu Masih lama sekali Hmm, ya. Karena sebelum turunnya yeah. Nabi Isa hmm. Sedangkan di sini ada ulama Yang menerangkan bahwa uh, Keturunan dari Rasulullah itu Sepuluh Berarti kan masih dekat sekali hmm. Padahal kalau Habib-Habib zaman sekarang Itu kebanyakan Sudah 40 empat puluh turunnya Dari Rasulullah hmm. Hmm. Ya Ini suatu dari, kehebatan hmm. Daripada Allah yang kayak gini hmm. Jadi intinya dari pertanyaan itu Bahwa Imam Mahdi adalah manusia Seperti yeah. itu ya Iya yeah. yeah. okay. Ya, kemudian yang lain lagi masih ada atau gimana Gus uh, Pak Kiai mungkin iya, sudah juga. cukup itu, itu kemarin yang yang belum terjawab ini, gitu ya. Ini, iya. Ya dan kemudian ini Pak Kiai ada yang masuk juga SMS-nya dari 085214 sekian sekian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah mendengar dari orang ini katanya ya. Ya. Ada beberapa golongan yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah ketika di padang makshar. Hmm. Uh, mohon dijelaskan golongan-golongan golongan-golongan tersebut. Makasih dari Yudin di Kebangsari Sari. Uh, ini yang mendapatkan syafaat langsung dari Allah di uh, padang makshar seperti itu ya. Dia pengen penjelasannya. Golongan-golongan ya. uh, apa? Uh, yang termasuk dalam masuk kategori yang mendapatkan syafaat langsung dari Allah di pada masar. Iya, terima kasih. Jadi golongan layyadilulilallah adalah ini ya cuman saya itu menerangkan dari sebagian sebagian daripada seseorang yang nanti bisa mendapatkan naungan di dalam yaumul kiamah sedangkan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya yaitu hmm. ar-rajulun yatangalaku fil masjid hmm. jadi rajul singgumantil kantil terhadap masjid hmm. dia itu sering camangah di dalam masjid hmm. terus dia itu juga ya apa-apa itu tasarufnya ke masjid uh -huh. Dia itu sering ke masjid lah intinya uh -huh. Apa musho apa-apa uh -huh. Ya karena yang namanya laki-laki memang Baiknya kan jamaah uh -huh. Terus <coughs> Lagi naungan di dalam Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Yaitu uh, Dia itu menangisi terhadap dosanya uh -huh. Seseorang yang menangisi terhadap dosanya Kemudian dia itu membacakan istighfar banyak dia itu juga nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi yang memberikan shodaqoh tapi tangan yang kirinya itu tidak mengetahui, maksudnya shodaqohnya itu tidak di uh, oh omong-omongan -omong omong seperti itu ya. itu juga termasuk. Ya. sebenarnya itu ada tujuh golongannya yang ya. yomati luh ila dilluloh ya. di dalam hadisnya itu. Ya. ya cuman ini nanti gampang. Ya. yang lainnya itu diterangkan pada pertemuan ya. hari kamis kemarin. iya. ada ya. mekan ya yudi ya e, diantaranya beberapa yang mendapatkan sapa langsung dari Allah di pada e, masyar Ma ya orang yang e, suka istilahnya berjamaah seperti itu begi ya. ya. kemudian Uh, orang yang suka bersetakur juga Diomong-omongan di, di dan sebagainya gitu iya, ya nah, Ini waktunya udah semakin limit sekali ya uh -huh. Mungkin uh, Perlu disimpulkan saja untuk pertemuan Kali ini Pak Giyai Mungkin juga sebenarnya masih banyak sekali pembahasan Pak Giyai ya iya. Tapi insya uh, Allah lain kesempatan uh, Lagi insya Allah bisa dibahas lagi ya Silahkan Pak Giyai kita uh, Ambil kesimpulannya yang telah diuraikan uh, Untuk uh, ya. Kali ini Ya Terima kasih kepada pendengar Radio Hukum Suma FM Yang diritu oleh Allah Yang nasibahnya syafangat itu Bisa syafangat dari Allah Bisa syafangat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa syafangat dari Ulama, awliya, wal-malaikah, wal-ambiyah Maka kita itu Banyak-banyaklah beramal soleh Karena dengan Banyak beramal soleh Kita itu dipermudah Untuk masuk ke dalam surga Syukur-syukur Masuk ke dalam surga Bi-hoirihisab Cukup sekian Mudah-mudahan majlis taklim ini Menjadikan majlis yang penuh barokah Penuh istiqomah quality, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, berkata kusuma Kau muslim dan muslim Dimanapun anda berada Demikian program Tausiah Islamia Bersama beliau Bapak Kiai Nursodik dari Sidang Negara muda-muda apa yang telah beliau sampaikan, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya samudra yang bertugas untuk sore hari ini pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.